Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal malikul kudus Segala puji bagi Allah Almalik maharaja al-kudus yang Maha suci. Jadi Siapapun yang meyakini Allah yang menguasai Segala-galanya Maka kita tidak akan Takut dengan Siapapun yang berkuasa selain Allah Karena segala Sesuatu yang di, Selain Allah, penguasa selain Allah Sebetulnya hanyalah Makhluk yang dititipi Kekuasaan oleh Allah Sebentar Al-Malik al-malik artinya Allah yang maha menguasai ada tiga hal satu al-mulk itu dari kekuasaan bahwa Allah lah yang menguasai segala galanya penciptaan pengurusan penentuan Allah yang menguasai lalu lintas Rizki Allah yang menguasai pengangkatan penurunan derajat makhluk Allah yang menguasai semua nyawa Seisi alam dan Allah menguasai semua aturan-aturannya Jadi semuanya dalam kekuasaan Allah Siapa yang dinaikkan, diturunkan, Allah lah yang menentukan Kekuasaannya mutlak Yang kedua, al-mulk ini juga kita harus pahami Bahwa semua yang dianggap berkuasa Di dunia ini pasti Allah yang mengangkatnya Dan takluk pula kepada kehendak Allah kalau Allah mengangkat dia jadi, kalau Allah turunkan dia turun. Dan yas aluhu manfis sama wati walad kullayyumin huwafischa Surat Ar Rahman ayat 29 semuanya. Walaupun di dunia ini dia sangat berkuasa seperti Firaun atau raja atau presiden atau panglima, tetap saja berhajat ke Allah. Walaupun dia tidak mau mengakuinya sebagian karena dia tidak bisa mengurus tubuhnya sendiri orang yang berkuasa misalkan Maharaja sebuah negara bahkan maaf ya dia tidak menguasai dirinya kalau mau buang angin ingin harum tidak bisa tetap saja walaupun kaya raya maaf ya bau-mau bau saja walaupun dia perkasa kasih tidur oleh Allah sudah hilang keperkasaannya. Semuanya berhajat dan tidak bisa nahan jadi tua. Semua penguasa dunia jadi tua, jadi lemah dan tidak bisa lari dari kematian. Semua maharaja penguasa panglima yang perkasa ujungnya sama. Takluk kepada ketentuan Allah. Jadi yang berkuasa-berkuasa itu sebetulnya Hanya jalan saja Dari Allah Karunia atau ujian bagi hambanya Dan yang ketiga Kita harus tahu bahwa Kekuasaan Allah itu mutlak Apapun yang Allah kehendaki Innama amruhu Iza aroda syai'an Ayyaku lalahu kun fayakun. Jadi karena Allah itu kuasa mutlak, bergabung jin dan manusia menolak kekuasaan Allah tidak bisa. Pasti kejadian. Bergabung jin dan manusia menginginkan sesuatu, tapi Allah enggak menginginkannya, enggak akan kejadian. Jadi kita harus tahu bahwa kalau semua orang bergabung, berikut jin dari zaman dulu sampai zaman nanti enggak bisa Mengangkat satu butir beras pun tanpa izin Allah Jadi ini semua yang hadir sekarang Mau memberi kepada AA satu butir nasi saja Tapi Allah penguasa langit bumi tidak menghendaki Demi Allah itu nasi tidak akan sampai Dan sebaliknya Semua mau mencelakakan Dengan senjata tercanggih kalau Allah tidak izinkan tidak jatuh sehelai bulu pun. Tubuh ini milik Allah. Hanya sekarang bagian saya episode di dunia. Ini tubuh enggak akan celaka tanpa izin pemiliknya. Nah, kita harus yakin kekuasaan mutlak inna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita tidak yakin Allah penguasa semua takdir, Allah penggenggam setiap ketentuan kita berharap hanya ke Allah kita berlindung hanya ke Allah kita bersandar hanya ke Allah karena segala sesuatu selain Allah la haula wala kuwata illa billahi alihil azim semuanya tidak ada daya tidak ada kekuatan jadi mutlak segala sesuatu takluk dalam kekuasaan Allah tidak bisa menolak apapun yang Allah kehendaki A'udhu billahi minas syaitanirrajim Kulillahumma malika al-mulki tu'ati al-mulka man tasa Watan zi'ul mulka min man tasa Watu izu man wa tu'izzu man tasa'u wa tuzillu man tasa'u biyadikal khair innaka ala kulli shayin qadir katakanlah wahai Rabbi yang mempunyai kerajaan engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan kau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, bahwa semua kerajaan langit dan bumi ini milik Allah. Hakluk dalam kekuasaan Allah. Imam Ibn Qayyim semoga Allah merahmati beliau. Hakikat kekuasaan itu bisa sempurna dengan adanya pemberian, pencegahan, pemuliaan, penghinaan, pencabutan pemuliaan orang yang berhak memberikan pahala, siksa, kemurkaan, keriduan, semuanya hanya ada pada Allah. Allah mau sekarang ngasih. Jabatan kemahluk akan diatur takdir sehingga dia jadi Tapi jadinya jabatan tidak identik dengan jadinya kemuliaan Benar Tapi kalau Allah mau menurunkan seseorang dari raja, dari presiden, dari pemimpin Akan ada jalannya sampai takdir jatuhnya ini terjadi Jatuhnya dari kedudukan duniawi tidak identik dengan jatuhnya kedudukan di sisi Allah Siapa tahu ada yang oleh Allah dijatuhkan dunianya, tapi Allah mengangkat derajat dengan kesabaran dan kemuliaan keridoan hatinya. Ya, jelas. Kalau Allah mau memuliakan seorang, itu izumantasnya, watudilumantasnya. Allah kasih ilmu. Kalau Allah memuliakan, itu Allah kasih ketakwaan. Ya, Allah kasih jalan dia dapat ilmu. Allah beri taufik dia bisa mengamalkan ilmu. Allah beri jalan supaya hatinya makin bersih, makin yakin, Allah muliakan. Kalau Allah <tuh> mau menghinakan seseorang, misal orang mesum gampang dibuat saja oleh Allah HP-nya macet, diberikan ke tukang memperbaiki handphone, dibuka oleh tukang handphone. Tersebar kemana-mana itu jalan banyak maka terbongkarlah Kalau Allah mau menurunkan pasti terjadi Tapi kita tidak usah risau dengan kekuasaan atau tidak kuasa Karena bukan di sana yang terpenting bagi kita Yang terpenting adalah kita bisa selalu lurus ke Allah Dan makin dekat ke Allah dengan episode apapun yang Allah tetapkan Ya Diberikan kedudukan, kedudukan jadi dekat dengan Allah Diambil kedudukannya, diambil jadi dekat dengan Allah Dipuji rame-rame, makin bersyukur ke Allah Dicaci rame-rame, makin tobat membersihkan Jadi episode apapun kita dibulak balik oleh Allah Enggak ada yang bahaya Kalau kita menyikapinya dengan benar Bolehkah kita meminta ke Allah Supaya saya diberikan kekuasaan Mau apa kan? Saya ingin jadi kepala daerah A Ya kalau pilihan-pilihannya ada yang Misalkan di suatu pilkadal Tahu pilkadal? Pemilihan kepada daerah langsung Misal di sebuah negara antah-barantah so, Yang pertama kepala, Calon kepala daerahnya adalah Orang yang Uh, wah, tidak bagus ke agama bahkan anti agama Dia tujuannya menguasai kota Supaya lebih leluasa menjalankan kemaksiatan Kandidat yang kedua orangnya baik tapi bodoh Sehingga ada yang nyetir di belakang Dikasih uang supaya kalau dia maju Nanti disetir oleh orang yang tidak baik Untuk menjelaskan Men berleluasa dengan keburukannya dan kita ditakdirkan tahu maju bukan ambisi kekuasaan tapi mudah-mudahan bisa amar ma'ruf nai munkar istiqoroh wahai Allah baca ayat yang tadi kalau emang ini baik ma'slahat jadi jadi kalau mau jadi jadi nanti Allah gerakan tuh orang yang menentukan pada milih dia gitu tapi kalau memang enggak jadi niat baiknya mudah-mudahan jadi amal. Nah begitulah hadirin semua kekuasaan mutlak hanya dalam genggaman Allah. Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, Allah yang memuliakan, Allah juga yang menghinakan. Innaqala ala kulli shain kadir. Sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi saw beliau bersabda: Allah subhanahu wa taala akan menggenggam bumi pada hari kiamat dan akan menggulung langit dalam tangan kanannya. Kemudian dia berfirman: Akulah raja. Maka di manakah raja-raja bumi? Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi pada waktu kiamat kita. Langit bumi ini takluk sepenuhnya Kepada pencipta penguasanya Lalu lalu akan berpiron Mana raja-raja bumi Karena raja-raja bumi sebetulnya hanya makhluk biasa seperti kita Umurnya juga tidak panjang Hanya diberikan episode yang berbeda Semua yang jadi raja ujungnya jadi bangkai Luluh lantak dimakan belatung Benar Kalaupun dijadikan mumi ya begitulah Tidak ada yang bisa dibawa oleh kekuasaannya Karena dia sendiri tidak berkuasa atas dirinya sendiri Para penguasa tidak bisa menahan diri dari ketuaannya Pernah ada sebuah kisah sederhana Maaf ini hanya kisah Ada tempat yang dikunjungi oleh oh, ...para bala tentara yang hebat. Masuk ke dalam tenda, lalu keluar pergi. Sesudah penghormatan. Lalu datang lagi sepertinya para para ahli agamanya. Masuk satu, keluar lagi. Lalu mas, masuk lagi para cendekiawan. Perwakilan masuk, lalu keluar dari tenda. Lalu terakhir, masuk para wanita cantik... ...dengan membawa nampan emas. Ditanya nih oleh seorang ini, oh, itu apa itu adalah kuburan Putra mahkota Putra mahkota ini gagah ganteng pintar tapi meninggal muda karena sakit lalu apa yang dilakukan tadi itu adalah pasukan terbaik di negeri ini tiap tahun ada upacara begitu duhai paduka Sekiranya musibah yang nimpak padamu datang dari medan pertempuran Engkau akan saksikan Kami pasukan terbaik terkuat akan melawan Sehingga paduka selamat Tapi paduka Yang terjadi padamu datang dari yang maha kuasa segalanya Kami tidak berdaya apapun juga Pasukan terbaik di negeri kami Tidak ada yang bisa menolak bala yang ditetapkannya yang kedua, andai kata datang dengan dari tipu daya sihir Kami akan kerahkan segenap mantra kami Tapi kami tidak berdaya Yang ketiga, andai kata semua ini datang akibat siasat dan strategi Kami akan kerahkan semua kepandean kami Tapi kami tidak berdaya menolak takdir yang menimpa padamu Termasuk para wanita Andai kata bisa ditolak dengan kemolekan kami dan emas ini kami lakukan. Tapi tidak berdaya. Memang tidak ada yang bisa berdaya menghadapi kekuasaan Allah. Apa yang Allah kehendaki mutlak pasti terjadi. Makanya hadirin kita patuh saja ke Allah lah ya. Deketin Allah nanti biar Allah nanti melakukan apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah hatinya selalu lurus, niatnya lurus, kemudian ibadahnya sing bagus, lalu bagaimana hidupnya lurus di jalan Allah. Yang keempat, ikhtiarnya, bagaimana ikhtiarnya? Serius. Dan yang kelima, obatlah terus menerus, mudah-mudahan semua urusan kita Allah yang ngurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ashabi ajmain Ya Malik, duhai Allah yang menguasai segala-galanya Hujamkan di hati kami hakul yakin bahawa engkau lah penguasa langit, bumi Penguasa segala yang ada Hujamkanlah di hati kami, ya Allah Bahawa engkau lah penentu segala-galanya Jangan biarkan kami Menghiba, memohon, memelas kepada selain engkau yang lemah Tiada daya, ya Allah Duhai Allah Tetapkanlah bagi diri kami apapun yang membuat engkau ridho Tuntun kami dengan amal-amal yang menyampaikan kami kepada cintamu, ridho Yang bisa menjadi bekal perjumpaan kelak kehadapanmu Ya Allah Jangan biarkan kami gentar terhadap kekuasaan siapapun selain kekuasaanMu. Jangan biarkan kami merasa aman dengan kekuasaan makhlukMu kecuali merasa aman bernaung dalam kekuasaanMu. Asmuna Llah wani mal wakir, ni maula wani man nasir, Robbana ati nafid dunia hasana, wafilakhirati hasana, wakina adzaban nar. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Hadirin terutama yang sedang diuji diberikan kekuasaan ingatlah yang maha berkuasa jangan sampai sombong, ujub, takabur melainkan jadikan episode berkuasa sebentar ini menjadi jalan agar semuanya bisa makin dekat dengan Allah yang dengan dengan kekuasaannya bisa mengajak orang semakin yakin, patuh dan pasrah kepada Allah.